Assalamualaikum Sederlun, Berita Malam edisi hari ini Jumat 9 Maret 2018, di Bacakan Ardiansyah. Pria pembakar jontor milik desa dijemput warga setelah satu hari ditahan. Pangdam Iskandar Muda resmikan Kodim Subusalam. salam. Korem Nila tinjau suasembada pangan di PD.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 Berlun Aparat Polsek Tanah Jambu Ayi Aceh Utara kami sore kemarin melepaskan Mahmud 40 tahun warga desa Bukit Padang kecamatan Tanah Jambu Ayi yang diduka membakar jontor milik desa. Pria itu dijemput puluhan warga yang mendatangi polsek usai satu hari ditahan. Mahmud dikembalikan ke keluarganya setelah gesi sepakat berdamai. Sebelumnya diberitakan jontor bajak sawah milik desa Bukit Padang dibakar oleh Mahmud Rabu malam lalu. Pembakaran dilakukan Mahmud setelah diambil warga dari rumah gesik kemudian dibawa ke perkarangan menasah. Hal ini dilakukan karena warga kesal dengan pengelolaan Jontor yang selama ini dinilai tak sesuai aturan. Mendapatkan informasi itu, petugas langsung ke lokasi kejadian dan mengamankan Mahmud bersama Jontor sebagai barang bukti. Mahmud sempat ditahan satu hari di Mapolsek. Kami sore puluhan warga mendatangi Mapolsek Tanah Jambu Jambuayu untuk menjemputnya. Mereka meminta polisi melepaskan Mahmud. Menurut warga, jontor itu dibakar karena warga di desa itu kesal dengan pengelolaannya. Kemudian gesi desa Bukit Padang dan Mahmud sepakat berdamai, sehingga kasus ini tidak dilanjutkan lagi ke proses hukum. Mahmud langsung dibebaskan petugas setelah menaikkan surat perjanjian damai. Zdarlun, panglima Kodam Iskandar Muda, Majen TNI Moh Fahrudin, meresmikan Kodim 0118 Sumbu Kamis kemarin, yang berlokasi di desa Tengah Kecamatan Penanggalan. Kedatangan Pangdam Iskandar Muda Fahrudin bersama istri didampingi dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Nevra Firdaus, dan sejumlah dandim dalam wilayah Aceh Barat Selatan. Orang nomor satu di jajaran TNI Aceh itu disambut wali kota Sumbu Sakti, S.H., Ketua DPRK Hariansyah, Kapolsek Acesingkila KBP Ian Rizkian Milyardin, dan pihak terkait lainnya. Dalam sambutannya, Pangdam menyampaikan betapa besarnya dukungan pemerintah kota Sebulsalam terhadap kehadiran lembaga TNI di kota Sadekata. Tak hanya perkantoran, Pemko Sebulsalam juga menyiapkan rumah dinas bagi perwira TNI. Hal itu tak terlepas dari kerja keras TNI dalam membantu masyarakat. Terkait pilkada, Pangdami Skandar Muda menghimbau masyarakat untuk menjaga situasi yang telah aman hingga selesainya pesta demokrasi. Sedalun Korem 011 Lilawangsa meninjau secara langsung suasembada pangan di beberapa titik di wilayah kerja Kodim 0102 PD. Peninjauan langsung dipimpin Kepala Seksi Teritorial Korem Lilawangsa, Letkol Yogi Bahtiar. Letkol Yogi Bahtiar mengatakan di wilayah kerja Kodim Pidia dan 4. yang dikunjungi yaitu Padang Tiji, Kerunggrung, Glumpang 3 dan Mutiara Timur yang menjadi lokasi swasembada pangan. Dalam peninjauan swasembada pangan tersebut pihaknya juga melakukan pengecekan di antaranya areal persawahan, saluran irigasi serta kondisi hasil panen berupa padi. Saat kunjungan di Kecamatan Glumpang 3, let call Yogi langsung menemui Teku Zulqifli selaku ketua kelompok tani nelayan andalan di lokasi tersebut. Luas areal sawah yang ditanami 8,5 hektar. Dari hasil perbincangannya terungkap bahwa dalam setiap hektar dari lahan yang ditanami dapat menghasilkan maksimal panen 10,2 ton. Hasil tersebut sangat bagus karena jauh dari serangan hama. Jarlun Kabupaten Aceh Singkil masuk sebagai daerah rawan kebakaran, apalagi sebagian tanahnya merupakan tanah gambut. Mengantisipasi terjadinya lahan warga terbakar, warga dilarang membuka lahan dengan cara dibakar. Bupati Aceh Singkil Dul Musrid mengatakan di musim kemarau seperti saat ini rawan terjadi kebakaran lahan. Kuna mengantisipasi hal tersebut warga dilarang membuka lahan dengan cara dibakar. Selain itu, Bupati juga memerintahkan pejabat terkait di jajarannya menandatangani fakta integritas. Hal ini sebagai bentuk komitmen dari aparatur terkait dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Dul Musrid juga meminta sosialisasi pencegahan kebakaran hutan melibatkan semua pihak. Hal itu diperlukan agar tidak ada alasan manakala tindakan hukum dilakukan kepada pelaku pembakar hutan. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudah lun sepanjang sekitar 2 km Jalan Lampu Saka ke Bungi, Kejamatan Pekanbaru, Pidi, rusak parah. Banyak lubang besar menghiasi badan jalan tersebut. Warga Lampu Saka, Muhammad Nasir, mengatakan lubang besar banyak ditemui pada lintasan Gampung Dua Payah. Kondisi ini mengganggu aktivitas masyarakat yang setiap waktu selalu menggunakan jalur itu untuk berbagai aktivitas. Selain lubang, pada salah satu titik ruas jalan Lampu Isakal juga didapatkan satu bok cover yang pecah. Kondisi ini berpengaruh bagi kendaraan, khususnya mobil. Rusaknya bok cover jalan tersebut juga berdampak buruk terhadap kebutuhan air terhadap sawah petani. Sementara Kabit Bina Marga dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum PD Tantawi SD mengatakan... Kerusakan jalan lampu Saka ke Bungi tidak bisa diperbaiki tahun ini karena warga tidak mengusulkan dalam Musrembang, Kecamatan Pekanbaru. tokoh masyarakat justru mengusulkan dibangun jalan menuju lapangan bola. Selanjutnya, anggota DPRK Sebulsalam kembali mempertanyakan realisasi pembangunan jalan tembus gelombang Kecamatan Sultan Daulat Sebulsalam ke Muarasi Situlen Aceh Tenggara. Pembangunan jalan ini pernah dijanjikan tuntas pada 2014-2020 Namun fakta di lapangan hingga saat ini belum jelas realisasinya. Anggota DPR Sebul Salam, Rasumin, mengatakan masyarakat masih menantikan janji pemerintah Aceh terkait sejumlah proyek vital seperti Jalan Sebul Salam Kutacane. Sebab pemerintah dinilai kerap mengeluarkan janji, namun sejauh ini belum terealisasi Rasumin menyebut pembangunan Jalan Kota Sebul Salam ke Kabupaten Aceh Tenggara sepanjang 110 km itu berdampak positif hadap roda perekonomian masyarakat di dua kabupaten. Kecuali itu jika jalan gelombang Muara Situlen terwujud, Kota Subul juga akan menjadi daerah perdagangan. Selama ini untuk menuju Aceh Tenggara yang merupakan kabupaten tetangga Kota Subul harus menempuh perjalanan hingga 6 jam bahkan lebih. Sebab satu-satunya jalur ke wilayah tersebut harus melalui Kabupaten Dairi, Sumatera Utara atau Tiga Linga, Kabanjahe, Sumatera Utara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, kena berita malam, medisi Jumat 9 Maret 2018. Berita pagi Serambi FM, sejata dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambfm.com. Voloj je Twitter at Serambi wassalam.